Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah ya pada kesempatan kali ini kita akan berlatih ya membaca eh tulisan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 Oleh karena itulah ya, kita akan coba untuk membaca kitab ini ya, kata demi kata, kemudian nanti saya akan terjemahkan. Ya. Dan dalam mempelajari kitab ini kita juga menggunakan kitab eh yang lainnya. Kitab pendamping. Yang yang kita akan kita gunakan yaitu kitab tafriz, ya. Antum barangkali banyak di antara antum yang sudah memilikinya ya. Kitab tafriz ya, kitab e, tentang ilmu sharaf ya, pola-pola kata yang covernya itu warnanya hijau ya nanti kita gunakan kita buat strip juga nanti saya akan tunjukkan ya tas strip tas VL yang barangkali uh, ada di antara yang yang jarang ya dalam melihat tas stripnya makanya nanti saya akan tunjukkan ya letak tas uh, strip lengkapnya di mana di, di dalam kita buat strip jadi kita gunakan